Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wal din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurbati ayidina muhammadin Sallallahu alaihi wasallam As-sadikil wa adil amin Amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbish shuhli sadri wa yasidli amri Wa halul ugdatam min lisani yafkahu kawwi amin Ya Rabbal alamin hadratal kurma Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Para sahabat-sahabat santri Pondok Pesantren Darul Halim Bandung Alhamdulillah pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita yaitu mengkaji mukhtasar Abi جمره dan kita memasuki hadis yang ke-94 Hadis ini dicitakan oleh hakim ibn hizam An hakim ibn hizam 'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam الحيئان بالخيار ما لم يتفرقا أو قولا حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا دورك لهما في بيئهما وإن كتما وكذبا لمحقت بركة بيئهما Hadis diceritakan dari Hakim bin Hizam dari Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Hadis ini masih menerangkan tentang perkara yang terkait dengan hukum jual beli Pada hadis sebelumnya, hadis 92 menerangkan tentang bagaimana hukum jual beli Hadis 93 kemarin menceritakan tentang keberkahan rizki dan yang ke sembilan puluh empat ini tentang kiar, artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tentang hukum yang sering terjadi dalam kasus jual beli. Apa itu? Kadang kadang ada orang yang melakukan transaksi jual beli, ada pembeli yang sifatnya itu baik dan penjual yang baik. Artinya bagaimana? Keduanya dengan niat yang baik Pembeli ingin mendapatkan barang yang baik Penjual juga ingin menjual barang yang baik Dengan untung yang barokah ini. Tapi kadang pembeli baik, penjual tidak baik Apa yang terjadi kadang-kadang Sengaja menyembunyikan beberapa kelemahan-kelemahan Atau menutupinya atau bahkan sengaja menyembunyikan Aib-aib yang ada dalam barangnya ini kasus semacam ini terjadi penipuan sehingga nanti menghilangkan keberkahan atau kadang juga apa e, pembeli ini, penjual dan pembeli ini sebenarnya kalau kita kembali kepada hukum syariat kita nanti ada hak untuk melakukan pilihan ketika berada di tempat akad inilah yang namanya kita kaji pada pagi hari ini jadi akad ini memilih melanjutkan atau menjelaskan melanjutkan atau menghentikan akad ini yang kita kenal dalam ilmu fikih nanti dengan nama khiyarul majlis atau hak untuk memilih melanjutkan atau membakalkan akad ketika masih satu majlis dan ini nanti juga ada hukum-hukum yang terkait dengan ilmu bagaimana kehadis Rasulullah Muhammad s.a.w. terkait hukum khiyar majlis ini kola kola Rasulullah Muhammad s.a.w. Al-Bayyiani Bilkhiyar Apa artinya? Dua orang yang melakukan transaksi jual-beli Bayyian itu penjual dan pembeli Bilkhiyari itu keduanya memiliki hak khiyar majlis Atau khiyar memilih, membatalkan atau melanjutkan eh, transaksinya ketika masih satu majlis akad malam yatafar rokok selama keduanya belum berpisah ini al hatta yatafar rokok ini rowinya ragu atau nabi menegaskan bukan malam tapi hatta yatafar rokok sehingga keduanya berpisah ini juga menjadi kehebatan hadis ini seorang rowi hadis itu benar-benar teliti sampai kalimat hadis rasulullah pun ini yang benar ngom, Rasul bicaranya apa, Rasul sabdanya apa, malam ya tafar au hatta ya tafar Padahal artinya juga sama sebenarnya. Tapi di sinilah eh, apa kehati-hatian seorang perawi hadis. Fain sodakom. Kemudian ketika benar-benar terjadi akad ini dan keduanya jujur, artinya niat pembeli baik, penjual juga baik menjelaskan apa yang terjadi dengan apa yang dijualnya ini menjelaskan sifat-sifatnya pak insodakol maka kan anda keduanya ini sama-sama jujur wabayiana dan sama-sama menjelaskan artinya tidak ada penipuan dalam akad apa yang terjadi burikalahuma fibayihima maka akan diberkahi bagi keduanya di dalam jual belinya ini Kenapa Rasul menyebutkan kata barokah? Karena ternyata di sini orang mencari rezeki, yang dicari itu adalah keberkahan. Dan keberkahan itu tidak harus dengan sesuatu yang banyak. Ini. Keberkahan itu tidak harus terjadi dan sesuatu yang nampaknya banyak. Keberkahan itu adalah merupakan rahasia Allah di mana rezeki yang digunakan itu akhirnya nyaman untuk ibadah. Rizki yang diterima itu Mensolehkan anak Mensolehkan keluarga Bisa dibuat nyaman untuk beribadah Itu namanya Rizki yang Barokah Nanti kita singgung sedikit Terus <tuh> Tapi kalau yang terjadi Ternyata Antara penjual dan pembeli ini Ada sama-sama yang bermain Kadang-kadang pembeli juga pintar apa pembeli kadang-kadang juga bohongin juga oh, ini barang begini ini jelek ini di sana ini cuma lima ribu di sini kalau dijual seratus ribu loh, padahal di sana ya dia enggak ke sana ini apa terjadi penipuan wah kata kalau kedua dah saling menyembunyikan hakikat wakal jabat dan saling melakukan penipuan Artinya saling menipu tu bukan dua-duanya harus menipu salah satu di antaranya bisa terjadi saling menipu di situ muhyi khat barokatul Maka akan dihapus keberkahan jual beli keduanya Dihapus diberkah Berkahnya hilang Ini yang paling ditakuti seorang muslim Seharusnya apa? Rizki yang tidak barokah Artinya bagaimana di sini Yang pertama yang perlu kita pahami Hukum tentang khiarun majlis Ada khiar aib Ada khiar majlis Khiar majlis itu apa? Yaitu seorang penjual dan pembeli Memilih melanjutkan atau membatalkan akadnya. Jadi majelis akad itu apa? Yaitu tempat yang terjadinya transaksi ketika masih ada hubungan antara penjual dan pembeli Jadi ketika masih tawar-menawar dengan si A atau si B ini Seharusnya tidak boleh ada orang lain datang kemudian membatalkan tawaran keduanya Ini gak boleh, kenapa? Karena ini masih satu akad, masih satu maj, majelis Baru boleh orang lain melakukan penawaran Kalau salah satu diantaranya tidak terima Tidak mau Atau sudah meninggalkan Ini sudah sangat -sang tidak mau Atau kemudian berpisah Ini baru masuk orang yang lain untuk menawar Ini baru boleh Itu pertama Itu khiar majlis Kalau khiar aib itu adalah mengembalikan barang Karena barangnya ternyata ada aibnya Dan ini waktunya tiga hari baru dikembalikan Ini adalah apa? Aib Itu nanti dalam perbahasaan yang lain itu yang pertama Yang kedua Rizki itu yang dicari itu adalah rizki yang barokah Artinya ketika rizki itu terjadinya karena sebuah penipuan Maka di situ tidak menjadi rizki yang barokah Contoh Apa yang dialami ilah Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah ini tinggal di Baghdad Beliau seorang ulama, seorang ulama besar dan beliau ini ulama yang kaya raya Imam Abu Hanifah itu ulama yang kaya raya Imam Abu Hanifah ketika kecil, beliau ini adalah anaknya orang miskin Beliau kerja dari kecil, pagi disuruh kerja oleh orang tuanya, membantu di tokonya orang Tapi setiap hari ketika satu bulan kerja ternyata pulang gak bawa uang Diselidiki oleh orang tuanya ternyata Imam Abu Hanifah ini apa nggak? Ngaji Disuruh kerja malah ngaji Akhirnya Kiai-nya dilabrak Oh dilabrak itu apa ya? E, didatangin oleh siapa? Oleh ibunya Imam Abu Hanifah Dimarahi Kiai-nya, kamu ini gimana anak saya ini Butuh makan, butuh ini, kenapa kamu malah ngajarin anak saya ngaji? Akhirnya Imam Kiai-nya, sayangnya Imam Abu Hanifah menjamin sudah Biarkan anak kamu belajar pada saya Suatu saat nanti dia akan menjadi seorang yang mulia dengan ilmunya Akan diundang makan di jamuan raja Dan dia akan menjadi seorang yang kaya Oh ini, ini berkah doanya siapa? Gurunya Dan benar, ketika belajar dapat ilmu Kemudian terjadi sebuah kasus Dan yang bisa menyelesaikan adalah Imam Abu Hanifah Beliau diundang makan di jamuan apa, raja saat itu Yaitu apa, Daulah Abaziyah Dan beliau memang menjadi orang yang kaya raya Muridnya banyak Abu Hanifah suatu hari beliau mempunyai dagangan barangnya banyak dagangan pakaian nah ada biasanya rombongan dagang anti-baribadat menuju ke Mesir salah satu imam muridnya Imam Abu Hanifah ini berdagang ke sana Imam Abu Hanifah menitipkan dagangnya untuk dijualkan di sana banyak dan Imam Abu Hanifah berpesan sangat wanti-wanti sangat apa dipesankan sekali diantara dagangan saya ini ada baju yang aib ada baju yang cidra tolong ketika menjual baju ini jelaskan bahwasanya ini ada cidranya ini ada aibnya jangan sampai engkau menjual tanpa menjelaskannya itu yang dipesankan oleh siapa Imam Abu Halifah santrinya kebanyakan tahajud ini kayaknya ini. Jadi apa? Tahajud sunnah ngaji wajib. Jadi amal sunnah mengalahkan amal wajib. Terus adalah terus. Semana tadi? Ain. Nah, berarti berarti nyambung enggak? Semana? Ain. Itu yang dipesankan berkali-kali oleh Mbah Bu Hadi Jangan sampai enggak kamu jelaskan. Ingat ya benar. Akhirnya berangkat Ya siap imam Begitu sampai ke sana barangnya laris pulang Begitu pulang nyampe ke imam abu Hanifah Yang ditanya perkala, pertama kali oleh imam abu Hanifah Bukan bagaimana barang saya habis atau tidak Untung berapa tidak Yang ditanya pertama kali imam abu Hanifah Yang mengganggu pikiran beliau adalah Kalau kalau sampai orang ini lupa gak menjelaskan Dan benar terjadi Begitu sampai Ditanya oleh Imam Abu Halifah Sudahkah engkau jelaskan kepada pembelinya Tentang barang yang engkau jual Ada aimnya Lupa Imam Abu Hanifah Innalil innalillah Apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah Kalau memang demikian Rizki ini gak barokah Oleh karena itu Sebagai penebus dosanya Semua modal dan untung Semuanya sedekatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan harapan semoga Allah Mengampuni du, dosa kita Yang telah melakukan penipuan Walaupun tidak sengaja Kepada orang yang membeli barang kita Kenapa? Yang dicari rizki barokah Barokah Kalau rizki itu barokah Itu membawa kebaikan dunia dan akhirat Rasulullah Muhammad SAW Bersabda dalam hadisnya Inna dunia layatimu husuluh Illa bila amalis soleh Dunia ini tidak bisa dihasilkan Dengan sempurna Kecuali dengan amal yang soleh di antara amalan yang soleh itu akad yang baik, jual beli yang jujur yang tidak menipu ini. Oleh karena itu lihat bagaimana yang pernah saya ceritakan Imam Syafi'i ketika beliau mempunyai seorang murid yang datang mengadu kepada beliau, ini kita ingatkan lagi, mengadu kepada beliau tentang anak istrinya yang tidak nurut. Anak istrinya tidak tidak nurut. Apa kata Imam Syafi'i? berapa gajimu aneh apa hubungannya istri nurut dan apa anak nu, nurut yang ditanyakan pertama kali berapa gajimu apa pekerjaanmu begini seperti pekerjaan saya ini masapii gaji jas sekian yaudah sekarang kamu kalau ingin nasihatku besok bilang ke bosmu kurangi gajimu minta dikurangi gak gaji ulang bingung ini orang, gimana uang sekian saja istri nggak nurut anak nggak nurut malah dikurangi gak gaji Udah lah, karena ini lasehan dari gurunya dilaksanakan Nyampe ke bosnya Bos, maaf, saya gajinya yang biasanya Satu bulan ini 10 juta Minta dikurangi, jadi 7 juta sajalah <tuh> Kata bosnya, serius kamu? Iya, memang memanglah senang bosnya Dikurangi gaji, gajinya Satu bulan berjalan Datang lagi ke Imam Syafi'i ketemu Bagaimana dengan anak istrimu Sudah nurut? Belum, Imam Syafi'i Belum nurut, sudah dikurangi uang Tambah tidak nur nurut, ya yaudah Minta nasihatnya lagi, bang Safi, siap. Bilang ke bosmu lagi, minta dikurangi gajinya. Pusing ini, kenapa? Ya, iya, tujuh juta tak nurut, apalagi dikurangi, tinggal separuh 5 juta ini. Ini kayak apa yang terjadi? Bingung. Tapi Bismillah, karena ini pesan diainya, pesan bang Safi, bilang ke bosnya, dikurangi lagi. Bosnya tambah senang, Alhamdulillah. Jarang-jarang ada anak buah minta turun ke gaji. Di mana-mana demo itu minta naik gaji saya belum pernah ada dengar di Indonesia buruh buru, demo buruh minta keturunan gaji, belum pernah dengar. sekali kuat ya, demo buruh minta tidak digaji, lah ini spektakuler nah, ini belum ada ini Imam Sami minta kurangi gajinya, apa yang terjadi benar, dikurangi gajinya lagi tinggal separuh artinya apa, setelah satu bulan ketemu dengan Sami, bagaimana keadaan keluarga kamu, Alhamdulillah bila Imam Safi'i kenapa semenjak dikurangi lagi gaji saya anak saya jadi nurut istri saya jadi nurut kenapa karena kadang-kadang itu uang itu lebih nggak siap ketika kaya itu perlu persiapan paham mental kaya itu perlu persiapan coba katakanlah tiba-tiba Nico sekarang kasih uang 3 m bingung mau apa dia nikah kaya hah nikah nikah yang dinikahi siapa ayo bingung Bingung. bingung mau narubang aja bingung ngitungnya aja bingung kenapa pakai biasa ngitung uang gemetaran nih tiga n nah ini kan bingung tidak nih Sem hmm. hah nggak percaya <gulis> disebagi sepuluh ribu <gulis> yakin ya, <bagian>. ba <gulis> bingung kan bagaimana kalau ditanya semuanya dikasihkan nggak kasih -bingung kasihan tinggal lamun lagi. <laughs> lamun tidak dosa. Lamun tidak do dosa. Itu contohnya seperti itu. Jadi, kaya itu perlu persi persiapan. Maka kaya itu cobaan. Maka al-ghaniyus orang kaya yang syukur itu lebih berat daripada apa? al sabir, orang yang fakir yang sabar. Kenapa? Kalau miskin sabar ya karena terpaksa kadang-kadang gimana mau beli minuman keras nggak punya uang mau melacur nggak punya uang mau nonton nggak punya uang akhirnya diem cicing die, di masjid itu mungkin di kalau orang kaya oh, uang cukup bapak miliaran mau maksiat di mana-mana tinggal gesek selesai mau happy happy kemana bisa sabarnya itu lebih berat jadi kadang-kadang Rizky itu kalau tidak pas Ini malah kadang-kadang menjadi apa? Menjadi su susah Kenapa? Menjadikan anak tidak nurut Istri tidak nurut Enggak sih? Enggak sih? Enggak sih, enggak sih. Makanya enak jadi orang miss yeah. hmm. <laughs> Pilih mana? Miskin apa kaya? Pilih Rizky yang baru Jadi untuk bergantung kebahagiaan itu bukan karena banyaknya harta atau sedikitnya harta disini karena apa keberkahan Rizki udahlah punya 5M barokah enak tidak oh. daripada punya 2 juta tidak barokah, tidak baru baroka. ini jadi nyari Rizki yang barokah makanya kalau doa minta ke Allah Allahumma barik lana fi Rizki ya Allah berkahi Rizki kita kalau kita mintanya doa kan Allahumma urzukna rizkun kasiron kasiron kasiron Ya Allah berikan rizki yang banyak yang banyak yang banyak tambahi Allahumma urzukna rizkun kasiron mubarakan Ya Allah berikan kami rizki yang banyak dan ber berkah taibat halalan halalan taibat yang halal dan enak untuk dinikmati lo itu rizki nah, ini rizki itu Allah memberi rizki semua orang tapi ingat, rizkinya pencuri Dengan riz rizkinya pencuri Rizkinya koruptor Dengan rizkinya orang yang jualan di pasar Setiap hari, bismillah, gilkak toko Beda tidak? Beda. Beda Allah memberi rizki semua orang Tapi tidak, semua rizki itu diberkahi. Ini Lihat Rizki yang barokah pasti membawa bencana Rizki yang barokah pasti membawa bencana Paham? Orang berpikir kalau korupsi Cepat uang banyak terus enak itu enggak Walaupun nampaknya mobilnya ganti Rumahnya ganti Rumahnya megah, Tidurnya enggak sinya Yakin? Kenapa? Karena nurani itu tidak bisa dibohongi Jadi dia telah membuat penyakit Pada nuraninya sendiri Sehingga apa? Itu menjadi hukuman dia seumur hidup dia Enggak tenang Buktinya apa? Banyak yang sudah lepas dari menteri, begitu selesai dari menteri, aman-aman aman lama-lama aman, tersangkut korupsi. Di selama bertahun-tahun dia hidup memenjarakan dirinya, nuraninya tersiksa. Begitu terangkat kasusnya, berarti Allah mendatangkan pertolongan untuk dia sebenarnya. Kenapa? Untuk akan mengobati mengobati apa? hatinya lukanya kenapa karena dia akan terbebas daripada disukum di akhirat sudah kasusnya selesai selesai hatinya selesai nyaman dirinya sama kasusnya seperti orang yang melakukan maksiat orang yang melakukan maksiat katakanlah orang yang na'udhu billah melakukan perzinahan walaupun aman tapi tersiksa seumur hidup paham karena itu tidak akan bisa terlupakan dalam murah, karena ada luka di dalam hatinya jadi mencari rezeki yang baro barokah jadi rahasianya adalah apa rezeki barokah itu? adalah dengan melakukan transaksi yang benar, masih ingat kan? kenapa di zaman Sayyidina Umar bin Khattab orang yang tidak paham ilmu jual beli yang belum ngaji ilmu jual beli nggak boleh masuk pasar karena khawatir terjadi akad yang salah ketika terjadi akad yang salah berarti rizkinya nggak barokah atau mungkin haram ketika nggak barokah atau haram apa yang terjadi akan pengaruh ke anaknya ke istri ke istri istrinya ini adalah merupakan rahasia kenapa perlu rizki yang barokah. Bahkan keberkahan rezeki itu tidak hanya terkait dengan halal haram ya. Terkait dengan apa? Dengan <tuk> e, makruf. Ulama-ulama dahulu itu sebenarnya tidak tidak mau beli jajan di pasar. Kenapa tidak mau beli jajan di pasar? Apakah karena yang apa barangnya haram? Tidak. Hmm. Tapi kalau ke pasar itu kadang-kadang apa? Ada perkara-perkara itu baca tarbiyah muta'allim gitu. Sampai segitunya. Di pasar itu banyak perkara-perkara yang orang miskin ingin membeli, gak mampu membeli jadi harta yang banyak dikepik ini orang banyak orang ingin ini harta halal tapi bisa menjadi kurang barokah kenapa? ya tadi itu jadi kita membeli barang perkara yang banyak orang ingin membeli itu tapi gak mampu kita gak bersedekah di sana. kita membawanya pulang enak-enak saja ini ulama-ulama dahulu sampai menjaga, sampai segitunya Ya, apalagi makanya santri kalau punya makanan dibagi-bagi ya. Halo. Kalau punya makanan dibagi-bagi jangan disimpan di eh di kulkas, di lemari. Nanti malah baginya sama semut. Apaan sih? Semut pilih mana? Bagi sama semut sama teman? Ini santri enggak boleh. Santri harus apa? Saling berbagi barokah. Dikirimin orang tuanya dapat makanan. Oh, temennya lihat. Kalau nggak lihat sekarang kan nggak apa-apa, akhirnya kan mikir, oh tapi kayaknya dikirimin donat kok nggak ada keluar keluar, jadi temennya saya mikir donat mengganggu tidak itu? Ini, <tuh> <tuh> itu ada santri seperti itu. bakhil ini penyakit yang harus diperangi. Kita di pondok dulu punya teman yang bakhil, detail, korek korek itu ada seperti itu. Orangnya kaya kaya, karena banyak-banyak orang yang bakhil itu orangnya kaya. Kalau miskin bakhil itu kayaknya agak dimaklumi kenapa karena mungkin dia pengiritan. Tapi kalau kaya bakhil korek apa korek apa kopret, ya hmm. nah, itulah. Ya itu perlu dikasih pelajaran. Perlu dikasih pelajaran. Ingat-ingat ya itu Bismillah. Terus dia yang barok, barok. Jadi keberkahan bukan cuma pada halal haram, tapi ini yang banyak diingini orang dan kita apa itu mampu membelinya dan tidak mensedekahkannya di situ itu bagian dari bisa mengurangi geber, Paham? ini yang paham yang lebih jauh. Terus hadis nomor 95. Bahkan dulu diceritakan dalam hadis Rasulullah juga ada orang yang di akhirat dimudahkan hisabnya oleh Allah. Ternyata apa? Ketika di dunia ini orang kaya dia. Dia ini mempunyai pekerja Pekerjanya ini dipeseni satu. Pekerjanya berdagang. Pada sering utang, pada sering utang. Terus dipeseni sama bosnya. Udahlah, kalau yang utang, kalau emang benar-benar ditarik nggak bisa dan benar-benar dia nggak punya uang, nanti bebaskan. Ini pekerjaannya seperti itu. Jadi, sana sini, sana sini, berjualan gitu ya. Akhirnya ada yang utang, bayar nggak mampu, bayar nggak mampu ya udah diikhlas, diikhlaskan. Kemudian beliau mengatakan kepada anak buahnya Ya udahlah, yang susah-susah itu diikhlaskan saja Kenapa? Semoga saya mempermudah mereka Allah nanti juga mempermudah kisah saya di, akhir, di akhirat Dan terjadi Dalam diceritakan Orang ini meninggal dunia nanti di akhirat Dihadapkan oleh Allah Dia gak punya banyak amal dalam dalam hidupnya Ya yes, paling sholat fardu Puasa fardu Itu aja amal-amal fardu Diahadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kebaikanmu? Tidak ada wahai Allah, hanya saja saya ketika di dunia, saya banyak memudahkan urusan orang. Kemudian apa? Di sini, bin haitsu a'tu 'amilan nas, Bagaimana kau berinteraksi dengan manusia, maka begitulah Allah akan berinteraksi denganmu. Kalau engkau di dunia memudahkan urusan orang, maka di Allah memudahkan urusanmu sehingga orang ini banyak memaafkan kekurangan orang, apa itu orang yang berutang padanya enggak mampu membayar, akhirnya dia di akhirat ini pun dibebaskan dari tuntutan-tuntutan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah. Enak tidak seperti ini? Enak. Eh besok sering mengutangi ya. Biar apa? Tapi yang utang jangan ngawur juga. Nah, ternyata ini utang pada Gaza enak ini kayaknya ini Gaza bayar enggak apa-apa. Nanti kalau ketemu Gaza bin haizu Adil tu dah. Min haitsu tu 'amilun nas 'amalak Allah. Baik. Bagaimana engkau beramal pada manusia, maka Allah pun beramal itu. Jadi Za, maafkan saya ya. Jadi kau dimafkan Allah ya. Eh, sudah hutang enggak bayar malah ada dalil. Maka ente, gimana tadi? Aduh, wallahu a terus. Itu berterus An Aisyah ta'ala. Hadis dari Aisyah nomor 925. Sayyida Aisyah bersabda, Hindun Kolak Hindun Anak -ha Isyata kolak berkata siapa Hindun Hindun Hindun ini siapa? Hindun ini istrinya Abu Sofyan Ummu Muawiyata itu ibunya Muawiyah Muawiyah itu siapa? Pendiri Daulah Bani Umayyah Muawiyah ini anaknya mulai kecil Siapa? Mulai Mulai kecil sudah Pinter itu Muawiyah orangnya cerdas dari kecil belum balik sudah menjadi sekretarisnya Rasulullah siapa Mu'awiyah ini luar biasa sekali Muawiyah ini sangat cerdas sekali. Hindun <Gülüyor> umum Muawiyah berkata Niro surilahi -rasul kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kisah seorang istri dengan suami pelit <gülüyor> nasib ya jadi. <Gülüyor> Kalau dalam training meranika di antara kita sering apa, ngasih pelatihan training meranika di antara 11 sifat yang paling dibenci seorang perempuan dari calon suami, itu satu penakut. Apalagi penakut pasti perempuan enggak suka. Yang kedua adalah pelit, apa? Pelin. Pelit. Ada suka suami pelit? Enggak. Penakut suka? Enggak. Enggak pasti. Makanya jangan tunjukkan takut Niko di depan para akhwat. Af Ya, berani gitu ya. Kekuburan sendirian berani siang hari kan begitu. Pelit ini nggak ada yang suka. Nah ini Abu Sofian ini, Inna Abah Sofian, sesungguhnya Abu Sofian, Rosulun Sahihun itu laki-laki Sahihun yang pelit, koprek, medit, bakhil. Apa, bah? Bakhil. Nasib, nasibnya punya suami bah, bakhil Abu Sofian kaya, kaya raya, tapi ternyata pelit. Ah ini Abu Sofyan ini pemimpin masuk Islamnya Akhir dia, ketika Fatuh Makkah Itu pun masih bergaya Sifatnya itu memang sifat Ya sudah sifat, sifat apa? Tapi akhirnya jadi Abu Sofyan Menjadi apa? Menjadi mertua Rasulullah Siapa putrinya? Halo Umu. Siapa putrinya Abu Sofyan? Umu? Ha? Ummu Habib Habibah Mertuanya Rasulullah, Abu adik iparnya Rasulullah menjadi seketahnya Rasulullah. Siapa? Muha? Mu'awiyah. Abu Sofiyah ini pelit dan ini pemimpin. Pemimpin sifatnya itu maunya di atas. Jadi kasus terjadinya sebuah penaklukan sebuah negara tanpa terjadinya perang itu hanya dialami oleh Rasulullah dan sepanjang sejarah. Tidak ada korban satupun. Ketika Fathu makanya. Ya, kenapa tidak terjadi korban? Karena Rasul itu ahli strategi perang. Tanya bagaimana? Ketika Rasul sudah sampai fatruh, sudah sampai ke Mekah, Rasul ini menggunakan strategi. Diperintahkan para sahabatnya tangkap Abu Sufyan dulu, tangkap dulu jendralnya. Siapa? Abu Sufyan. Karena dia pemimpinnya. Abu Jahal sudah mati, Abu Laq sudah meninggal dunia. Tinggal siapa? Abu Sofyan tangkap Abu Sofyan dulu, artinya ditangkap Abu Sofyan ini oleh para sahabat. Kebetulan Abu Sofyan lagi jalan-jalan, eh, tangkap begitu ditangkap dibawa di sandera. Tidak diapa-apakan Abu Sofyan, dipukul, nggak dikasih makan, tapi dijatuhkan mentalnya. Eh, jadi pembunuhan apa? Perjatuan mental oleh Rasulullah. Bagaimana caranya? Tentara Rasulullah ini di yang gede-gede yang hebat-hebat, para dua tentara di hadapan Abu Sof, Sofyan jadi kalau sekarang apa itu? actionnya di depan Abu Sof, Sofyan dipilih yang gede-gede ditutup semuanya ini, tinggal matanya saja gede-gede lewat ke depan Abu Sofyan, wuh oh, wuh wuh gitu kan Abu Sofyan mulai tanya, itu siapa? itu adalah tentara-tentara Rasulullah itu baru ya, seberapa itu? yang lainnya lebih banyak lagi kok mantep-mantep begitu? iya makanya ada macam-macam Abu Sofyan gitu jadi ini, ini ditangkap ditunjukkan kehebatan tentara. Kalau sekarang ya pesawat terbangnya di apa itu, saat tempurnya ditunjukkan bagaimana kayak tentara kita ya kopassus tampil ini dan sebagainya itu. Di tentara pilihan Rasulullah pakaian hitam-hitam matanya saja ditutup semuanya tinggal matanya aja kelihatan apa parade di depannya siapa Abu Sofyan. Abu Sofyan takut. Wah ini. Nah, kalau begini-begini nih begini, ya orang kaya ah, dibunuh semua ini kalah ini jelas kenapa orangnya hebat he eh, hebat Ali Abu Sofyan gentaran dia ya dia dimuliakan dia sengaja suruh melihat akhirnya Abu Sofyan bagaimana Sofyan masih terus lanjut perang kalau perang ya kamu mati duluan semua bunuh yang lain bunuh kamu duluan dikerak masuk sahabat sahabat ya udah bagaimana ini ya udah sekarang kamu pulang ke sana ke Mekah. Beritahu ke orang-orang Mekah masih mau lanjut atau nyerah. Abu Sofyan ya nyerah saja. Ya udah begini aja caranya. Kamu bilang ke mereka kalau ingin aman masuk ke Mekah semua. Masuk ke ke Mekah. Abu Sofyan masih mikir-mikir dia. Rasul tahu. Wah ini orangnya masih kalah. Mungkin masih sombong. Ya udah. Tanpa menjatuhkan mentalnya Abu Zofian Kehormatannya Bilang Kalau ingin aman Masuk ke Mekah Atau masuk rumahmu ha -ha. Masuk rumah Dihormati oh, Berarti rumah saya Disamakan dengan Kaabah Seneng dia Kadang-kadang perlu nyenengin musuh juga ya Seneng dia Bener Akhirnya beliau dia pulang mengatakan pada orang-orang Mekah Wahai orang-orang Mekah Yang ingin aman Ada Muhammad Jangan melawan Bunuh diri Tentarnya hebat-hebat kalau ingin aman masuk rumah saya itu abu Sofyan. dibilangin masuk Mekah baru masuk rumahnya dia kan alternatif berdua dibalik apa dia yang ingin aman masuk rumah saya ini kelakuannya abu luar biasa masih gak turun-turun itu sombongnya akhirnya semua berbodong-bodong ke rumahnya abu Sofyan, rebutan masuk dipikir-pikir juga masuk semua robok rumah saya ini abu Sofyan gak kuat ini bagaimana Bagaimana ini rebutan masuk? Ya udah, kalau ingin aman, rumah saya nggak muat, pindah ke Mekah. Masuk ke Mekah, ke Mekah itu Abu Sofyan masih seperti itu. padahal apa? Mandakola, Masjidil Haram, bahwa Aminun. Mandakola, bait Ta'bah Sofyan, bahwa Aminun kata Rasulullah. Sahabat Rasulullah. Barangsiapa yang masuk Mekah aman, masuk rumah Abu Sofyan ha? aman. Tapi dibalik oleh Abu Sofyan masuk so, rumahnya aman gak muat baru masuk Mekah jadi biasanya masuk mata itu sudah pelit apa abah apa ya seperti itu maksudnya sombo pelit dan som, sombong sombo tapi ya, akhirnya masuk Islam dan gitu masuk Islam luar biasa dikasih Rasulullah itu apa dikasih goni ketika perang Hunan itu dikasih jarahan perang sampai apa uh, kambing yang memenuhi antara dua dua bukit sebenarnya untuk Abu Sofian semua ini ya, orang suka hati yang suka hati itu Abu Sofian. Jadi ya kalau ngadepin yang dari kiai nanti ada masyarakat yang kos oh, pokoknya apapun dihitung dengan uang ya, itu wajar. Ada yang seperti itu, ada yang ah pokoknya ya Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah ada seperti itu ya. Ada yang apapun uh, uang, oh, pokoknya uang itu segala galanya ada seperti itu. Inna abah Sofian rojulun syaihun laki-laki yang pelit. Fahal alayya junahun an akhudha min malihi sirran? Rasul, apakah saya ini berdosa an akhudha min malihi sirran ketika saya mengambil dari hartanya secara sembunyi-sembunyi? Dari istri yang tertindas suami pelit. Bagaimana Rasul? Ini enggak cukup ini saya punya anak. Saya juga butuh kebutuhan. Bagaimana kalau uangnya ini banyak? Saya kalau mencuri sedikit dari uangnya untuk kebutuhan saya dan anak saya ini boleh tidak? Rasul menegaskan qola khudhī anti wa baruki ma bil ma'rūf. Ya sudah kata Rasulullah, sabda Rasulullah, ambillah, kamu ambillah untuk dirimu dan untuk kebutuhan anakmu mayatfiki bil ma'ruf yang mencukupi untukmu dan anakmu dengan cara yang baik artinya ngambil secukupnya juga enggak perlu berlebihan. Ini sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kesimpulannya kita sebagai seorang suami nanti calon-calon suami kalian juga harus melampaui hadis ini jangan menjadi seorang suami yang pelit. Yang kedua masih ingat tadi Rasulullah Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah", dan uang yang kau nafkahkan di sabilillah, "wa dinarun anfaqtahu fi ittqi raqabah", dan uang yang kamu infakkan untuk memerdekakan hamba sahaya, "wa dinarun anfaqtahu alal al masakin", dan uang yang kau nafkahkan untuk membantu fakir miskin, "wa dinarun anfaqtahu ala apa? ala zaujatika", dan uang yang kau ala ahliqah, bukan saja tika, ala ahlika dan uang yang kau nafkahkan untuk keluargamu. mu a'adham wa ajaran bina'run anfaqtuka ala ahliq yang paling besar pahalanya dari menggunakan uang untuk di disabilillah menggunakan uang untuk memerdekakan hamba sahaya, memerdekakan uang untuk membantu fakir miskin dan memerdekat dan mengeluarkan uang untuk menafkahi keluarga agungnya ajaran yang paling besar pahalanya dalam sabda Rasulullah dinarul alfaqtahu ala ahli adalah justru uang yang kau belatkan untuk apa? Untuk menafkahi anak istrimu. Jadi pahala dan pahalanya yang paling besar. Makanya enggak ada alasan kok suami pelit. Udah, kalau suami pelit ganti suami saya yang tidak pelit. Ganti saja suami yang tidak ancam suami "Halo, Pak, kalau masih pelit saya ganti kamu loh." Gitulah. Jangan ya, enggak ada seperti itu. Artinya bagaimana ini pembangunan mental, jangan suka jadi orang pelit. apalagi lagi pelit itu watak ya. Dan pelit itu watak yang ditunjukkan Allah di dunia dan akhirat, dihukum di dunia dan akhirat. Kenapa? Karena orang pelit itu ditunjukkan oleh Allah dijauhi oleh orang. Babilon, Babilon binadas, Koribun binadar, sabda Rasulullah. Orang yang pelit itu apa? Babilon binadas dijauhi dari manusia ribun minana di dekatkan dengan nerah maka jangan pelit pelit ini hadis yang ke 95 semoga menjadi bekal untuk kita semua dari dua hadis kita Allah, kita harus benar-benar mencari rizki yang barokah karena keberkahan rizki ini akan pengaruh kepada ibadah kita dan pengaruh juga kepada keluarga anak istri kita, ketuaatan mereka dan ibadah mereka, Jadi jangan pernah pulang membawa rizki yang tidak barokah yang Rizki berkah ini tidak hanya terkait dengan keharaman Tapi Rizki yang baik, yang sebenarnya halal Banyak diinginkan oleh orang Dan kita memilikinya dan tidak menyedekahkannya Itu juga bisa mempengaruhi keberkahan Yang kedua adalah tentang siapa tadi? Seorang suami yang pelit bagaimana hukum istrinya? Istrinya boleh mengambil uang suaminya Karena ada hak istirahat di situ dalam bahasa fikih Ada hak kebersamaan di situ Tapi tidak boleh banyak-banyak, tapi seper, seperlunya ini dan tadi bahwasannya apa, e, ke, e, jangan juga menjadi orang yang pelit, karena pelit itu adalah berarti kamu mengurangi sendiri pahala kamu. Kenapa? Karena seorang suami nafkah miskinya untuk keluarganya itu menjadi sedekah baginya. Dan orang yang pelit itu, hukumannya ditunjukkan oleh Allah, di dunia dijauhi orang, di akhirat, didekatkan dengan neraka. Baik, para sahabat sekalian, itu dua hadis kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, insya Allah, istiqomah, amin. Dan jangan lupa pesan saya, terus hidupkan hati, jaga nur dari Allah, dengan terus berusaha fikir kepada Allah, terutama fikir Al-Quran dan fikir-fikir yang Diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yakinlah, yakinlah dan yakinlah e, Kalau kita istiqomah dengan itu Allah akan memudahkan semua Urusan kita ketika datang Waktunya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Abdu'l zikri fa'alaman lahu La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah ilallah la, la, la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyidina Muhammadul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatuh haqqinan